Menarik-tarik kambing. Ketika sedang berada melewati tepan dua orang mukmin alam itu, maka musnan kemudian bertanya kepada Umar, wahai kalipak, ada apa masalahnya? Tanpa tahu hari ini panas panas bulan limo menarik-tarik kambing. Apa kata Umar? Ini kambing lepas. Saya khawatir dia hilang. Khawatir saya dia hilang, karena ini kami dibeli dari dana zakat. Ini aset negara. Ini aset negara yang dibeli dari dana zakat. Saya khawatir kalau dia hilang, makanya saya cari. Meskipun ini cuaca sangat terik panas. Aku jawab yang luar biasa Sebagai seorang pemimpin Sekarang banyak pasien negara yang bilang Ini hal, -hal lain Jadi Kepemimpinan yang luar biasa Dari pelipat Umat dan hati Baik Sebelum saya lanjutkan Mungkin ada yang mau bertanya Boleh kalau tidak ada yang Saya akan ceritakan kasus-kasus lain Yang terkait dengan Umar Jepator ini Baik, tidak ada Saya lanjutkan Umar Jepator itu Karena lebih besar tanggung jawabnya Terhadap dalam masalah kepemimpinan, Tanggung jawabnya yang besar Terhadap rakyatnya Maka dia Kalau malam hari sering sekali melakukan sidang. Sidang kalau bahasa sekarang ya kunjungan mendalam. Dia datang ke masyarakatnya tanpa ngasih tahu. Malam-malam. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang semacam siskamling tapi tidak ada urusannya dengan keamanan, bukan urusan keamanan. Umar cuma ingin tahu Apakah seluruh masyarakatnya Sudah tidur Dengan nyenyak Dan tidak punya Masalah yang belum diselesaikan Itu yang Umar ingin uh, Lakukan, yang ingin tahu Maka kalau masih ada masalah Kalau masih bisa diselesaikan diselesaikan Oleh Umar masalah itu Disitulah kemudian Dari keliling-keliling kesana kemari Ketika Umar di istirahat di dekat rumah yang sangat sederhana Umar mendengar ada anak-anak kecil menangis dari dalam rumah itu Umar mencoba mencari tahu karena rumah itu sangat sederhana maka rumah itu dari luar bisa diintip Umar mengintip ternyata di dapur si ibu sedang memasak Anaknya terus menangis sampai kemudian anaknya tertidur pulas. Sesudah anak itu tertidur pulas, Ibu ini malah mematikan dapurnya dan dia pun siap-siap mau tidur. Itu yang membuat Umar heran. Habis masak kok bukannya makan malah mau tidur. Anak bukannya dibangunkan disuruh makan malah dia si ibu ini yang mau tidur. Akhirnya... Umar ketuk pintu mengucap salam Dibuka, dipersilahkan masuk Bu, saya perhatikan anak-anak ibu Menangis dari tadi Meskipun sudah e, tertidur pulas Ibu juga saya perhatikan masak Tapi sesudah e, masak Malah ibu mau tidur, bukannya makan Kenapa ibu? Saya ini masak sebenarnya cuma sekedar Memberi harapan kepada anak saya Bahwa sebentar lagi juga makan Nih ibu masak Lihat gitu. Tapi karena anak saya sudah tertidur pulas Ya saya pikir sudah Saya sudah uh, Memberi harapan pada mereka Saya pun mau tidur Kenapa ibu tidak makan Karena yang aku masak Tidak bisa dimakan Memang ibu masak apa Yang lihat saja sendiri kewalinya Lihat aja sendiri pansinya Sesudah dilihat oleh Umar Ternyata yang dimasak batu Kenapa Ibu masak batu? Bukankah tadi siang Kolipah Umar sudah membagi-bagikan Sembako kepada rakyatnya Ibu itu bilang Ya mungkin Kolipah Umar itu Kolipah yang tidak adil Kalau dia adil saya sayangkan kebagiannya Memang Umar siangnya membagikan sebakpo dan sore hari sudah diterima laporan dari stafnya bahwa e, sebakpo sudah disalurkan. Tapi Umar tidak menerima begitu saja laporan, dia cek langsung. Nah, ternyata ada yang belum dapat. Kalau begitu Bu, ibu jangan kunci pintu dulu, saya mau pulang. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk ibu Pulang itu Umar Sampai di rumah Dia masuk ke gudang Bukan mau tidur Meskipun dia sudah sangat ngantuk Bukan mau istirahat Meskipun dia sudah sangat lelah Di gudang dia dapati Ada Satu karung yang belum diangkat Mungkin ini jatahnya Belum disampaikan Akhirnya Umar angkat sendiri, Umar panggul sendiri. Sampai pembantunya Aslam mengatakan Tuhan, jangan Tuhan bawa, jangan Tuhan pikul, saya yang panggul Sini serahkan pada saya, saya yang bawa. Apa kata Umar? Kamu mau bawa dosa saya, kamu mau pikul dosa saya. Umar bawa. Datang ke rumah ibu itu tadi. Ibu, ini ada sesuatu buat ibu Baik sekali Tuhan Malam-malam begini Tuhan masih memberi bantuan kepada saya Memang Tuhan ini siapa? Ya kan remeng remang Orang tidak memperhatikan wajah Lagi pula pemimpin pada masa dulu Tidak pakai foto Kalau sekarang kan fotonya ada di mana-mana Belum jadi pemimpin, baru calon Di tiang listrik sudah ada di pohon sudah banyak Sampai di WC umum juga ada Foto calon pemimpin Nah itu nah, Maka Saya ini Kata Umar adalah Tolipah Umar Yang ibu katakan tidak adil oh Kalau begitu saya mohon maaf Karena saya sudah lancang bicara Tidak Ibu tidak bersalah Tidak ada yang perlu dimaafkan ini sebuah contoh bagaimana Umar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah. Diselesaikan persoalan Umar, persoalan umatnya itu, persoalan rakyatnya. Ini sebuah contoh bagaimana Umar menyelesaikan masalah rakyatnya di malam hari karena tanggung jawabnya yang sangat besar di dalam mengurus negara. Nah rasa tanggung jawab itulah bisa jadi yang kurang Kadang-kadang malah orang lebih mengutamakan tanggung jawab pada konstituennya Yang memilih dia, yang tidak memilih ya dia akan bertanggung jawab Jangan sampai begitu, penting Tapi harus bertanggung jawab kepada seluruh konstituen Yang milih dia maupun yang tidak memilih dia Karena apa? Karena sekarang sedang memimpin negara Provinsi, daerah, kabupaten dan sebagainya Sangat banyak uh, riwayat-riwayat Cerita-cerita yang bisa kita uh, pelajari Yang bisa kita baca Oleh karenanya sebagai pengantar dari saya Kira-kira ini uh, untuk lebih didalami lagi Untuk kita kaji lagi uh, Agar hasanah kehidupan uh, para sahabat itu bisa kita pelajari Kita baca agar bisa kita teladani Dalam kehidupan ini Satu hal yang saya ingatkan Kalau bercerita soal sahabat Cerita soal Nabi Jangan suka mengatakan Oh itu kan dulu zaman Nabi Sekarang mah udah gak relevan Enggak begitu Ini praktisnya itu soal lain Yang penting semangatnya Enggak mesti begitu pemimpin Secara teknis Tapi kalau orang mau begitu gak apa-apa Karena tidak selalu seorang pemimpin itu Hanya mengerjakan Hal-hal yang sifatnya strategis Tapi yang teknis-teknis juga perlu Tetap perlu Saya kira ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Insyaallah kita sambung Pada kesempatan lain Wabila itu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh